<tik> Waduh, bukan main akurnya tebroknya udah berarti si tebrok ya, ya tapi jangan lupa kalau tidur jangan suka ngompol ya. Waduh, terima kasih ibu-ibu adik-adik kita. Ini saya mengucapkan selamat siang dan malam. Ya barulah saya bisa kedengeran di dalam ini atau di dalam di dalam radio mungkin udah dia gak siapainya lagi ngomong mungkin udah kenal kali sama saudara saya ini saya ini memang kerjaan saya nganggur dah dagang gak bisa kuling gak bisa nyalok kesono kemarin emang bukan kerjaan saya so, untung saya gak punya bini coba kalau saya punya bini wah langsak bisa dah aduh pencarian susah amat nah, kita udah mikir-mikir ya kerjaan yang lain apa yang kita harus kerjain kita akan migrasi Apa kali ya? Waduh Bukir Waduh Ngelih Waduh Lagi ngapain nanti? Sok keren loh Oh iya dong Maren lu ga nanya sama gua Gimana? Ya di restoran gue liat loh Ya malu makan di dalam kaca mana bisa nanya orang Bukir Nyo, Tawa <laughs> Tawa Lindung layar ama teman. Ya kita kan lagi nunduk makan kalau undang nggak bisa kesimpatan. Gua yang gua liatin kaki lo doang. Kaki. Iya. Pala sama tangan nggak kelihatan. Ya malu banyak teman-teman rekan-rekan dari kantor. masa? Iya. Lihat makannya di depan lo, di dalam gerah. Mantas. Ah, Jadi udara tuh sangat mengejutkan. <laughs> iya, iya iya. Jadi kalau misalnya kita makan di dalam ruangan kayaknya kurang indah pemandangan. nah, <laughs> Wah, tergula-tungut, bula berduit itu segitulih, hah? Bula berduit itu segitu. Umumnya se-30. Waduh. Tapi kita kelas kasar, kita ngap kecil sih itu makanan bukir. <laughs> palalo nggak lihat kan orang ungsebin ke gentong? Melihat? Jadi nong? Di gentong? Iya, balik nonggeng di depan. Palanya di mana? Di bawah. Pantat? Pantat, ya. Tadi orang palalo nyelundup ke gentong. Oh, itu piringnya kemahatan de bokir. Jadi tesi berat. Ah, ini mah di Jepang sih, makanya lu enggak pakai tesi. Gue udah lagi korek-korek aja gitu. <gir> di Gentong? <tuk> iya, ada piringnya enggak? Oh. <tuk> ada piringnya enggak? Enggak pakai piring ini mah. Nasinya udah para-aur-auran. Iya. Ya, lu si tega bokir itu mah tukang minta-minta. <tuk> lu enggak kenal orang, bokir. Gak gua kenal lu kaki lu doang gua kenali mukanya nggak kelihatan. Tadi tarik aja, gua lemparin. Aksi juga lu itu. Aksi apa? Digentong, aksi? Gua bawa duit tuh segitu. au gua nggak tahu. Emang <guluh> udah sombong lu karang mah -orang, orang udah kerja di mana sekarang leh? Wah, sekarang gua nganggur, bokir kira. nganggur? Nganggur? Waduh, hidup kalau nganggur nggak enak ya. Kok? rokok pengen, makan pengen, cewek pengen punya. Duit punya, bagaimana sih, Kir? Berusaha dong. Ya gua sah udah cukup tapi kayaknya masih 00 juga. Hmm, payah lu. Lu kan lu masih muda. Ya, kan orang bukan soal mudanya. Ini kira-kira lu gua gua ajak engko gitu. Mau enggak lu? Engko enggak nih? Iya. Ya, engko cicit-cicitan cikir sih mau aja. Ini gua dapat akal nih. Wah. Ini bu bukunya gua dapat dari luar nih. Dari luar negeri, dari RRT gua dapat. Lu hmm. mana tahu RRT, Bokir? Mana RRT? ya nah, itu di jombongan. <laughs> ah, bego dah gue percaya. RRT dekat jombongan. Ini. Maksudnya engkau apa nih? engko dagang. Ini kita bikin batu keretan. Batu keretan? Ini hasilnya gede. Ya, batu keretan bagaimana hasilnya? Gede, Bokir. Gue dapat buku dari sana. Ini berbanding dua lu-duanya gue bilangin. Ya, karena situ sama kita kawan sih. Iya. Ya, gak jadi apa. Mendingan kita duit banyak. Keuntungannya gede. Pokoknya nanti gua mah enggak usah asal lu bisa hidup panjang aja gitu, gua hmm, mah. Enggak apa-apa deh, pokoknya penting kita sama temen tuh harus mempunyai rasa saling tolong-menolong. Lu harus bermodal sedikit untuk beli timah. Timah. Coba batu keretan, pokoknya dari timah. Oh. Lu beli timah sekilo. Sekilo juga banyak kiri tuh. Enggak batu tuh asaan. Buat ngasah sabendo. Iya. Itu, Itu di dibobok biar sampai halus itu batu batuasaan iya timahnya saring godok ya. mau dibarengin jadi satu ublek segala malu gini lu gue boleng namanya berusaha ya, ini kerjasama kan eh, iya terus, terus terus terus bikin dah orang-orang kan bikin batu kretan segede ane pulpen iya umumnya sih seujung lidih lah ini sepela pemahalan segede jempol bikin batu kretan <laughs> iya kir lu kira-kira kalau ngomong kagak muat di kretan ya bokir <laughs> eh, iya ya kegedian batu ya kegedian batu sih kagak laku yang kecil aja yang sedang kira-kira ya. bangsa satu geretan lakunya 4, 5 nanti ya sudah jadi tuh yang kecil seperti itu mm -hmm. langsung-langsung ini yang selebar toko batu geretan model baru, batu geretan model baru ya, bener itu... jadi duit ini bagian ente aja ayahnya gak ketahan lih Bisa jadi, bisa jadi kali ini mah ide yang bagus nih. Iya, ini makanya lo doang gua kasih tahu. ini kan mau enggak mau misalnya udah jadi tuh batu katanya kan dijajahin. Sama yang beli, sama yang beli jelas tuh dites. Iya dong, jangan gua ketipu. Setiap barang apa pun pasti dites. iya Dilihat buktinya. iya Kan begitu. Iya. Nah, mau enggak mau dites. Begitu dites nanti bagus tuh nyala itu. Kagak enggak nyala. Kagak nyala. Letimah mah batu asan masa nyala lu tadi ngajak eng kok bokir iya kalau lu mau kali aja kalau lu jadi lu mesti ditamparin orang wah lu sih ngajak nyusahin temen kalau begitu macaranya lu ya kalau bisa cari usaha yang lain li usaha yang penting mau begini bokir biar sedikit asa nengsa halal eh ngomong-ngomong itu bibi lu keringi sangat li masa? iya lu belum tahu. nah gua makan madu dong Oh pakai madu lo madu kalau lu Biru lama mana biru amat itu. Remana pucat amat makanan Mungkin lu enggak tahu. Makan apa ini? Ini wasiat gue racun. Wow, lu <laughs> lah, mungkin nabi lama mana? kena bibir lu orang ketagihan ya? Oh, jelas mana manis, enak, nikmat lagi rasanya. <laughs> ya madu. gue orang ngasih kena bibir gue juga ngoreng terus. Bisa jadi orang racun. <laughs> orang racun mah jangan diminum, bahaya bokir. Eh, ngomong-ngomong itu cewek mana itu? Yes, iya si, pak eh gua bilang ini ya gua kalau ada cewek jangan dipanggil nama gua mari panggil gua bos gua oh, gila lu gua bahagia cepek lah bos apanya rindil begitu ya bilangnya gua habis mandi Kalau cewek Kalau juga lah Hei. udah tua akhir kuburan aja pikirin gila lagu mulu. Bunyang muda gak serabat serobot eh, tapi biar pun tua kan hokinya leh eh, tapi gigi dong pikirin 2 meter lah gigi gue belum nyarup gigi lo Yeah, Ini orang apa sih? Ba Gila. Lian, saya tuh Itu bahasa bahasa Sunda itu, Neng. Sunda. Padang. Hmm. Padang. Kalau Sunda, Sunda Mak, bade Nyai? Itu Sunda. Padang? Ndak ka mano. Iya, kalau Sunda Nggak ka mano. Bade Sunda lu bu. Tekir. Sunda bade ka Nyai? Ini mau gue nanya padang Padang lain lagi, enggak kamano no. Oh itu bahasa ano neng, bahasa, bahasa Sunda apa? Ya, iya si bobi-bobi Jangan nyaksa mulut gue dong kir uh, Itu si kenal gak? Hmm? Temen bapak itu Ah oh, bukan adeknya Teman. Kok giginya sama? Emang satu ini, satu pabrik Halo. Buatan pabrik mana nih pak? Citerap Udeket aja Ya, pabrik kaleng <tuk> Kaleng leh leh, le. Lih, ha? tuh jangan digodain cewek tuh Kenapa? gua tahu tuh Pacar lu nih ya uh. Bininya Nasir Bininya siapa? Nasir halak cuek aja lah ah <tuk> Apa sih cuek? Nah, makanya ini Ngaku orang kota cuek gak ngerti Apa lucu? Cuek? cuek itu dalamnya oncom, luarnya toge <tuk> Icy, mau lempeng Iya, lempeng ya. Lempe mau kemana nih? Siapa sih? Saya Kalian, kenapa sih? Kalian? Ini Pak, jangan suka ngobrolin pelunpan di jalanan. Tanya-tanya dulu dong. Saya kan punya laki. Oke, oke. Ngomong-ngomong, narau sedan di depan, aman nggak? Sedan. Oh, <tis> kalau sekarang aman? Sekarang aman? Iya, karena tadinya emang saya malingnya sih. <tis> <tis> maling mana dia ngaku ki? Ya masih kita gengsi di ini biar kita susah ya, penampilan iya, dong ada lakinya sebuah geden ya tapi kan gue gak godain lakinya kali lakinya lu, lu godain masak gue benjol apalah lo nah ini lu jangan anggap nanti gue yang salahnya godain ini seolah-olah perempuan yang salah kok? ketahuan punya laki kenapa bajunya gak dimerekin saya punya laki oh. gua gak tanya emang anjing galak ya kalau dia ya, anjingnya kesalahan dia mau kemana nih? maksud saya pengen jalan-jalan pak waduh romes senang bener ya ya senang gak senang daripada di rumah kayaknya empet pusing pak nasir kapan dihukum? <lantan> eh? kok nyumpain laki saya? jangan gila jangan gue nanya ya, tapi nanya jangan begitu dong nasir kapan gajian? yukum <lantan> <lantan> tapi, tapi belum dihukum kan? ya belum orang gak punya salah kok hebat juga ramahnya Kenapa? Ya, punya udah punya anak berapa biji Nasir? Belum punya anak, Pak. Belum punya anak. Sama saya belum dapat sama istri yang tua belum dapat. Waduh, istrinya. Makanya saya lagi pusing, Pak. Saya kan hidupnya di madu. Ini teman saya, bininya satu juga. Kurung. Oke. Nah bini gua kuruk kayak apa kayak jadi bilang depan. Orang oh, lu mendagengin bini orang. Kan gua lagi angkat-angkat, Le. Angkat apa? Lu jangan menghina gua, bini lu cakep. Bini lu emang ah, lu bandangan kota tapi pala botak. Bini cakep pala kayak lapangan bola itu juga bini mah enggak kayak bini lo lo bini lo enggak biasa pakai bb pakai bb mati gak jadi kali bb keluaran baru eh kaos disambung lo kemauan sombong kalau ngatain orang anak lo tuh yang namanya Suswari dia ilah palanya panjul dia udah dapat anak saya belum dapat pak. jadi nasir binia dua. Hmm, ngomong ngomong gini pak, bapak mau nggak nolongin saya? mau. Buuh. gua kalau cewek, gua kalau cewek nge-share no bisa. udah mau ajak kalau nolongin, nolongin. yang ringan, kalau giliran dorong roda mau. apa apa, ada maksud apa saya? Jo, jangan manggil sayang dong Loh, abisnya belum manggil apa? Ya, nanti kan laki sayangnya yang saya Lakinya belum menutup sayang, tapi saya kan sayang bener Loh, Enak aja <tuh> Kir-kir Gua kalau ngeliat bibir cewek merah, ngapain asik amat ya Hah? Makanya kalau <tuh> punya bini, tuh kayak seperti dia pakai liven Dipandangnya indah Bini lu sekalian pakein yang merah, mani dipakein <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> oh, <sayang> -tuh. <tuh> Itu namanya Itu namanya tanda baru dibangun Jendela, jendelo. Ada bersusah apa dan kepentingan apa, keperluan apa supaya saya dapat tahu neng? Ceritanya gini pak, bapak kan tahu saya di madu kan? Ya. Abis padahal kan saya yang muda ya pak. Ya, ya. Sebenarnya saya yang disayang dong sama Pak Nasir. Habis? Ini jalan-jalan kemana-mana, yang tua terus diajaknya sih sama juga pembantu saya pak tunggu rumah. Ya. Gimana perasaan saya? Ini begini, barangkali. Eh, siapa sih namanya? Aisyah Oh Karlin Aisyah Pak Karlin kata Aisyah Karlin-Karlin Lu nyomong gua Kali, Karlin tuh kurang setia Kurang hormat Ya Sebab orang punya laki Harus bisa menghormat Harus bisa merayu Ah semuanya juga Sudah saya hormat pak Ya tapi mudah sekali Kalau Andi kata Ah, lakinya apakah orang setuju apakah eh, istrinya yang satu rongkah apa gimana ya gimana mau rongka saya kan satu rumah gak dipisah-pisahin ya tapi gak seperti istri saya sih Ni, Kenapa? bukir istrinya jalannya miring kok miring? <laughs> kekalinya pake sendal kotak gak bisa nindak banyak kira yang tebininya tapi bini gue yang satu gak pernah marah-marah gak pernah ngomel diem aja orang mualim? gagu <lopinya> Jadi maksudnya minta pertolongannya caranya bagaimana? Pokoknya sakit banget pak hati saya kalau begitu hmm. Yang enak diracunin tuh madu saya pak Oh jangan begitu dong Madunya kan? Iya Kok madu diracunin? Tapi saya gak senang sama kelakuannya pak Kayaknya serakah deh dia tentang-tentang yang tua Ya masalah itu sih Andai kata Apa namanya kalau mau minta pertolongan dengan eh. saya Ya saya bisa aja atau saya carikan dukun Atau cari akal bagaimana Dukun? Iya Si Mali, malu kan Mas Yadali? Ada dong. Mali juga emangnya sebagai dukun. Dukun apa tuh, Pak? Dukun beranak. Ya, Cocok gak, Lih? Emangnya malah. Tolong soal bini dua, emang gue suruh dukun beranak. Ah, Mudah-mudahan dia bisa menolong. Eh, yang dimaksud supaya apa, bagaimana? Supaya dia akur sama saya, Pak Sayang dua-duanya, misalnya jalan-jalan gitu, kemana-mana saya diajak. Oh, maksudnya supaya aku harus supaya diobatan gitu obatin ini udah mau ngadepin 86 harus tan ya tapi gak sejarahnya harus tin diobatin <lis> kemana mali lu tanya orang-orang obatin makanya gue sekolah mali lu yang sekolah bego <lis> kemana juga ngobatan zaman udah tahun 86 ngadepin ini. ya tahun 90 gak ada yang diobatin. obatin dihukum loh, ditangkap loh, dicoba <lis> lu lihat kanan nampakan sih sekarang ulagi neges-negesin orang yang makin ngomong pake tin wah kalau gitu gua takut dihukum kir nah, iya oh kalau begitu neng jadi nanti suaminya diobatan diobatan mudah-mudahan kalau dikasih namanya di petulangan dari bapak bisa diobatin pak kir tan dong. tadi gua tan tangkep lu dah, gua percaya dah siapa nyebutin ditangkep tan itu gue yang kuasa sih tanamatin ini gue gue lagi perlu tin tin aja lo tin aja lo. Ditan kemana tan? Udah habis. <tuk> Pokoknya kalau bisa tolongin saya deh pak. Baik kalau gitu. Kalau uh -oh. kapan to kapan nanti saya datang ke rumahnya. Bener ya pak jangan enggak nih. Iya. Saya perlu duluan ya pak. Ah uh, nggak ninggalin ongkos bisa. <tuk> oh emangnya perlu komisi? Bukan komisi karena si mali manya lagi sakit. Hmm. Ya. Keh? Okay. Sakit apa? Ya geh. Hmm? Ma gue sakit apa? Oh, lah. udah tua sembahyang dong jangan bohong dibanyakin dosa bokir dosa anaknya enggak lagi nyeneng anaknya lagi punya penyakit ulaan si mali cacingan eh? cacing aku jahsi berut adanya di mana di perut di perut iya mana yang gede cacing mah kecil ini mah ula gede bener kebo deh cuma oh, ada pak kalau soal komisi ini saya kasih lima ribu tapi beresin ya jangan apa segitu dong saya malu nanti katanya saya memeras enggak apa-apa pak pokoknya saya rela saya enggak enak belinya beneran apa-apa udah mengasih uang 5 ribu pokoknya kalau beres urusannya nanti 50 ribu saya kasih lagi enggak kalau bisa 6 ada enggak 6, 6 apa? Ah? 6 ribu kok oh, nambah? itu si Malik katanya buat mertuanya apa gua ngomong kagak ada sih ada tinggal seribu tapi saya buat ongkos pulang Pak. Oh, baiklah kalau gitu terima kasih nih. Oh, oh saya pulang dulu nih Pak. Iya, dadah, dadah Kalin Iya kan? Ah, itu yang 6000 kita atur berdua. Itu kan berarti sekalipun pulo yang ngomong kan gue yang punya. <tuh> <tuh> ya enggak? Ini lu duit pegang 2000 yang 4000 gua dah menyan apa lu abu gosok. Males. <tuh> Abi. <tuh> <tuh> Ma? Oh, gua cariin ada di sini loh. Saya akan di kantor mah. Ya Allah. Lu ngapain sih? Kantornya Kalo... goblang amat. Kalau gitu ini kantor. Kantor mah. Oh, kerja lu di sini. Itu lihat tuh. Jangan panggil emak apa leh. Kenapa? Panggil embek. Ya. Ini rumah siapa leh? Hah? Rumah siapa memang? Ya, katanya si rumah si bokir. Mbokir ya? Bah, rumah Abang ini, Bang. Iya. Heeh. Mbok -e. batak potongannya sangar banget, Po. Sangar. Iya. Anjing janda ini kira kayak ini, Bang. Janda. Iya. Waduh, saya enggak sangka udah berapa kali gila, Po. Udah berapa kali kawin, Po? Oh, oh. Salah itu nanyanya. Jadi sekarang janda? Iya, Abang belum punya bini, ya, bang dari dulu ya. Belum. Enggak boleh dong, Bang. Wah, iya. Kenapa, Nyak? Hah? Nyak mau mau bokir? Eh, gua niatnya mah. Wah, jangan jangannya keblangsaknya. Emang kenapa? Nyak bisa infeksi. Infeksinya Im Si bokir giginya panjang. Hmm. Sekarangnya begitu dicium sama dia bokir. Heeh. Hmm. Gebes pipi sempowaknya Jangan. Iya loh. Ah. Ya lagi gue enggak ada tujuan, Mama, leleh. Lah lirikannya lirikan dia. Iya, gengsi itu juga tahu gengsi. Lah <tik> bini gue jelekan dari dia. <tik> Coba sekali ngagul salah itu. Ah, Bu, udah. Ya manggil Ibu kenapa, Bang? Eh. What? Nyai ayo bang jalan <laughs> saya sialan kenapa kek? E, entah saya panggil nyai e, lembek oh, iya dong iya pak orang, orang pendidikan kok pa. bukan pak saya sayang mpok kata, saya kan punya laki bini mati mulu uh -uh. nanti anda kata kalau saya jadi mpok kawin lagi mpok mpok mati lagi <laughs> lah mati? iya saya mati mulu punya bini nah, kok begitu bang? gak baik kali hitung-hitungannya pak? Lah? enggak emang emang saya mati enang saya ma lah oh Allah kalau begitu mah ya ini begini kalau ini benar-benar malu leh, mm -mm. bisa buat ur nih atur bagaimana? lah ya, orang atur dia atur ibu mau punya duit enggak duit tu udah mau aja bang ini kita ngobek sekarang ngobek? iya ngobek tanah bang? bukan ngobek tanah ngobek orang di madu ah oh, abang yang bener aja bang Masa orang di madu diobjekin ini kesempatan bagi kita lain nyari duit baru nemuin gua tahun 85 udah mah abis ke cewek diobjekin bagaimana sih kir orang-orang belum ada yang di madu dipakai diobjekin lagi baru gua doang maksudnya bagaimana itu obyeknya nah sekarang gini malu gua jadiin dukun bila mana dia nanya harus obatnya obat apa-apa nanti lu kasih tahu <tuh> <tuh> nanti gua ngatanya bagaimana nanti saya ngatanya bang Orang oh, dikata obatnya harus apa neng ah. harus abu kalau nanya ya. ini gampang aja supaya bininya ono bahaya ah. atau lupa lupa aja ya. kasih racun gitu kasih racun iya kayak ngomongnya iya pokoknya sama bagaimana kata abang aja dah tapi jangan kasih racun lulu nggak dimakan nanti nah. kita Am oblek sama madu lihat reaksinya madu antara racun Oh, jadi dikasih madu sama racun? Iya. Oh, jadi kita kesonan ini. Nah, kita ke rumahnya udah dipesen nih. Udah dipesenin? Iya. Oh, ya sama bagaimana aja deh bang. Yang, yang penting punya duit. Tapi lo, Le. Hah? Supaya kesonan nanti ditanya sama perubahan ono. Lo kudu, anu namanya kudu metrius? Metrius? Apa apa namanya, Le? Apa dia bakatah sikir lo? Gak sih namanya krius. Lo kudu krius. Makanya sekolah masih kecil jangan ngangon kalau ditanya sana kita harus menjawabnya serius misterius serius serius lu juga nyangkut di gigi ibu bisa begitu bu? saya? Ya. bisa bagaimana tuh bang? Yang aku, loh saya bisa apa segala juga apa aja bisa sambung aja oh saya mau disuruh apa juga mau aja gitu bisa aja yang pentingan begini Aa. kita cari duit Oh, maksudnya lakinya juga jangan sampai marah sama kita gini juga nerimakan Supaya boleh dua keduanya gitu maksudnya. Tapi iya. kayaknya berhasil enggak itu bahannya nanti? Ini sekaganya kelengar -kel, lahat leh. Ya mau termasuk itu mah. Ya coba aja lihat reaksinya. Makanya lu harus bisa. Iya, Mali, hmm? lu juga bilangin gua nanti di sono. Bagaimana katanya Bung Bokir juga? Gusi takut dosa aja nya. Ya, illa segitu Susahnya mah dosa, takut. Nah, Orang enggak kudu miskin, enggak kudu kaya, sama dosa mah kudu takut, Bogir. Ya, hidup lu masih begitu, Lik. Kira-kira gede ini tarohnya, kira-kira. Ini, ini begini, nih. Hmm. Sekarang, Mali, hmm. sama... Ibu apa sih, nih? Saya. Uh... Bukan ponori. Nore. Iya, Bang. Sambur, gede, kumpul saya juga lupa. Abang eh, mau pakai nyumpah. Ya, aja. dulu mah jelek banget. Dulu? Iya. <laughs> sekarang udah cakup, saya Bang, ya. Jelekan lagi. <laughs> Jangan ngomong Bang <laughs> Bisa kali eh? lu ngikut? Ya ngikut sih bisa aja Tapi kayaknya pertanggung jawabnya kita gak berani Sebab kita biar anak anaknya sama dosa sama takut hmm. Sebab orang yang namanya dosa Bisa menurut dosa kerasa terasa hmm. Mantun so mantun Kalau gitu kita berangkat jangan kita jalan kaki ke sana Oh naik sedan? Kita lari sama-sama ayo Lari? Itu, -itu olahraga <laughs> ya, Oke okay, dah jangan gitu lah Ih, yeah, mabur dah burung dara. <laughs> udah diteprokin. Ya benar-benar lah. Kita ini kurang pagi mana hebat hidup di Jakarta. Siap, bini dua. Sana <laughs> kemari biar musim hujan enggak bakal ciut lah, kaki dikekepin pala ditekap. <laughs> Aduh, emang benar-benar lah. Kita kalau duit banyak berbuat apa aja udah enak aja. <laughs> bini dua, tapi yang satu bini romannya kita kata enak bini kita kita kagak enak romanya dia kerjaannya kayak ingus di hidung, entar nonton, entar masuk, ininya kita jadi mepet banget rasanya lah, ini kita yang satu biar dia tua, tapi gaya nariknya hebat bener-bener. Wow. <laughs> Kalau anak sekarang bilang sungguh sungguh indah padanya. <laughs> Ada, nah, nah, ya. sedang apa kau? Ngomong pakai malu tinggi. Nah, siapa yang siapa yang kesel? Yang kesel gue bayarin semua orang. Gue lebah, mentang-mentang kaya juga nggak ada yang kaya begitu. Eh, rencana papa ini lain lagi ya. Papa bulan depan mama papa mau ajak naik pelan. Naik pelan? Iya. <tuk> pelan apa sih pak? Pelan kalau naik kapal kan bayar. Ini pelan kebo, kita naik kebo <tuk> Enak aja lorong si kapal. Hah? Kapal? Kalau kapal pelin namanya. Ah. Uh... Papa nih sekarang kayaknya udah berobat nih sama saya. Mengapa pula kalau berobat aku? Belok. Pula, Pakai pulau, mana? Pulau Ano semut. <laughs> Pak, ya saya kepengen kayak orang-orang sekali-sekali. Mau apa? ya kayak orang-orang ikut tur berdua-dua. Kan kita belum punya anak. Kapan lagi sih berbulan madu di mana-mana? Apa kurang puas kan kemarin Papa aja ke studio? Wah, <laughs> ya itu sih dekat. Ya biar deket tapi hawanya, asapnya muluk ke mana-mana. Ini ini yang saya maksud. Maksudnya? Ini nih papa kayaknya gembira bener mentang-mentang bin, bini-nya udah dua. Kurang apa? Tapi saya dong yang di Madura rasanya hati saya ngeruwet nih, tahu enggak? Ah, jangan begitu, sayang. Walaupun bagaimana putus air di kali tak mungkin putus dengan mama. Ah yang benar nih, sungguh sungguh. Ah nanti papa ngomongnya berbalik lagi. Oh kenapa tak kembali ke api itu air mulang? Bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud. Nanti lain di bibir, lain juga di hati. Tidak, dari bibir sampai ke hati, sampai ke jempol kaki terus. itu sih iya diserituh kalau mama belum tahu hati papa uh -uh. Euh, mama iya pak bagaimana besok kita jalan-jalan ke Hongkong <protein 5> nggak kejauhan pak Hongkong mana Hongkong bukan Hongkong luar negeri jembatan lima itu banyak Hongkong <S part2> itu sih bukannya Hongkong luar negeri dong nah itu kalau pagi-pagi itu orang lagi pada merenggut itu ngapain bukan Hongkong dia Pak ya biar saya seni kayaknya hati saya senang tapi perasaan saya kurang puas nih pak apalagi yang ditikirin alah duit banyak duit gak pakai hitung ditimbang ya tapi biar duit banyak juga Hah? lagi kayak apaan nah, aja pakai ditimbang lihat ini yang banyak begini lagi nungguin apa nungguin honor ini yang mana ini oh ngomong sembarangan aja nih kenapa ini pak yang saya maksud Hah? kayaknya hati saya gelisah nih berumah tangga begini nih pak nih gelisah ada apa lagi punya mau saya saya nggak usah dimadu cukup sendiri ah ini kan sudah jadi salah permainan kita kalau duit banyak mau apa lagi kita Hah? pokoknya nanti nih sumpahnya saya udah nggak dimadu laki nih papa nih nggak ya. boleh keluar dari rumah saya kurung pokoknya nah jadi ayam jago gue dikurungin ya abis lo laki nggak boleh ngeliat cewek jidatnya likin eh tahu kalau orang jarang tahu keluar jarang lihat matahari begitu keluar kotok ngelihat buta Oh kalau gitu, laki mesti dilepas dong, Pak. Jelas, lelaki biar saja. Dia kemana? Ah, nggak apa aja itu santai. Waduh, enak benar kalau lelaki santai. Bisa nah. lelaki bisa perempuan dong. Oh perempuan nggak boleh? Siapa bilang? Eh perempuan itu kalau udah punya laki nyeleweng itu ada hukumnya. Ada hukumnya? Hukumnya doraka. Tuh. Oh uh -uh, kalau, kalau laki? Laki nyeleweng hukumnya cilaka. Oh, kalau cilaka cuman di, di mana tuh, Pak? Cilaka bakal di dunia. Oh. Tapi kalau udah raka, dari dunia sampai ke sana ke bawah Sampai kemana? Ke Pluit Masa nyampe-nyam ke Pluit Ke sana tempat kita pulang Halah, itu si tahayul, itu sih Ah, bisa mengatakan tahayul Apa hmm. kurang pakaian? Ya, pakaian sih cukup Pakaian jangan beli satu potong atau satu baju, jangan Oh, 10 meter? Kalau bisa tokonya bayarin sekalian Menteng-menteng kaya juga enggak ada tokonya dibayarin, Pak. Ya, kalau papa bayarin toko, takut nanti orang tahu, kok itu orang muda kaya pakai dagang. Tuh. Oh, jadi mesti toko-tokonya? Toko-tokonya beli, pakai tokonya pakai. Bagaimana pakai toko sih? mula mula sanggutin pintunya terus jendela. <tuh -tuh. Itu sih namanya bangun, itu bangun toko. Bukannya bangun, jangan suka kesal aja sama istri yang muda atau sama adeknya, Tona, bener enggak? Bagaimana enggak kesal kalau cinta dibagi dua Pak? ya biar cinta dibagi dua ini kan baru dibagi dua belum dibagi empat oh It... jadi mau kawin lagi? bukan ini kan punya bini dua baru ngikutin yang ada di badan papa di badan papa apaan? kita kuping dua mata dua ya uh -uh. tangan dua dengkul dua ini baru ngikutin harus punya bini dua ya bagi lelaki enak tapi bagi perempuan dong pikirannya oh kenapa perempuan musik? Ketel, sih kesel sih? Oh, ah madu cuman katanya madu manis tapi di hati saya pahit <laughs> ya tapi kan hati yang pahit madu mah tetap manis kan mm. um, manis Enak kan bener orang dari mana-mana dia senang-senang ngobrol, dasar gak tau malu udah tua-tua juga eh, eh sembarangan aja lu pakai dehemin gue gue ya sih berbuat apa juga gue yang tua saya tahu yang tua tapi jangan begitu dong mesti ngerti perasaan yang muda Hai, eh, tapi kan lu ngurup-ngurup uh. laki tua uh. eh, eh, uh. uh. bapak nih sayang bini satu-satu kalau ya. emang udah gak senang Jangan ribut, malu sama ucok Cok lah ya, Pokoknya pak, boleh. saya gak peduli sama orang lain Orang lain kan cuma ngeliatin Ini eh, ini coba Lu ngomong-ngomong ngantuk ini, ya Ingin ke bawah aja lu Pak, aduh papa jangan deket dia dong pak Gak boleh eh, orang senang Kalau saya menyium juga gak apa-apa Saya yang tua, terkacali yang, yang muda jangan Jadi ngakuin dong ini. kalau yang muda. Eh dulu dong, dulu dong. Ini, ini, gue punya bini dua besar Anu badan gue nih Enggak kesini, anda ke saya. Ih, bapak begitu sih sini dong. Eh Ini gue soek lah. Nah, anak sendiri. Ditarik nanti. sono, ditarik sini. Ya ilah ya, ampun, dah punya bini dua, bener-bener. Eh lah. pak? Ya, bapak Duh. mesti ingat janjinya dong. Dulu waktu mau kawin mas saya, janjinya gimana? Waduh, waduh, pakai janji. Pakai ada janjiannya waktu kawin? Iya dong. Janji ya. apa? Apa pak janjinya? Hah? Apa janjinya? Janjinya katanya mau diajak jalan-jalan tapi sekarang kan belum, papa masih ngajak-ngajak tahunah terus kan? Iya dong masih iya ngajak yang muda sih, ya, tapi kan sekali-kali nggak apa-apa, jangan yang tua melulu mentang-mentang saya jelek, mentang-mentang saya orang kampung. Eh, Enak aja yang muda dikasih kesenangan. Eh Karlin. Kenapa? Karlin jangan pikir begitu ya, makanya bapak ini ajak-ajak yang tua, terus yang tua umurnya tinggal dikit lagi ya. ya Kalau Karin masih panjang nanti belakangan oh yang tua dikit lagi isdet eh <laughs> denger sorry sorry sorry enak sorry. aja ngomong i'm sorry sorry bukan sorry bukan gitu pak <laughs> saya yeah. kan karlin bapak benar-benar sayang yeah, iya, iya iya tapi kok bapak kayaknya sayang satu-satu sama bini karlin bukan kagak sayang sama karlin yang kagak bapak kagak sayang sama bapaknya tuh bapaknya siapa? bapaknya karlin emang kenapa? bapaknya karlin kalau kemari pulang minta diongkosin kemari yang bawa nangka muda yang bapak kagak doyan tempo-tempo <laughs> pulang Segala apa dibekal gala telur-telur ayam dibungkus sembapannya Karlin ini yang Bapak kenal. Ingat kena tadi sayang. Oh, jadi Bapak punya perhitungan sama orang tua saya. Makanya Bapak ini kawin sama orang desa ya cuma nanya Karlin aja dah. Kalau berangkat ke rumah orang ke rumah mantu nih, bawaannya tempo-tempo ada pisang muda, pisang nangka, pisang pulau dibawa yang orang kota kagak doyan pulang sama segala baju rombeng lah dibawahin katanya bakal mati eh bapak jangan sembarangan menghina dong biar gitu-gitu kan mertua bapak iya mertua emang kurut tuh kalau orang kampung begitu ya ilah, emang mama orang apa sih Ya saya kan orang kotak sih ah emang jago tonang eh? iya kan tadinya orang kampung juga selama kami mempanasi lagi jadi kayak sombong tapi saya hidupnya eh. udah senang sekarang karlin kalau gak kawin sama laki saya mungkin jadi tukang tutur oh. enak aja kalau ngomong belum eh. eh, udah dong udah dong Pak ya. Sudahlah Pak, jangan bicara dengan dia Peluklah diri saya, Pak Wah. Ini romanya lembaran yang dulu Mau dibuka lagi apa sudah yang itu Eh, ngomong-ngomong, uh, Tona Iya, Pak uh, Besok kita berangkat, ya Bapak oh. mau ke atas Mau ke atas? Iya Oh, Mau naik kapal udara? Mau naik lapak <laughs> nggak usah dibilangin saya itu sih enggak Tona maksudnya bapak mau ajak ke atas ke puncak oh jalan-jalan ke puncak sampai di puncak pas kita santai oh karlin kenapa kalau begitu tuh pakaian banyak yang kotor cuciin enak aja orang kebu bujang eh eh Kalian yang muda mau mau pengen senang tapi kan saya bini apa Nasir juga kauin dong ama yang bujangan kalau pengen senang enak aja orang, -orang sekarang bujangan. orang di Jakarta udah nggak yang bujangan punya bini semuanya makanya perempuan kalau kagak mau ama yang punya bini telantar oh. Alah, memang lelakinya mata keranjang Eh, bukan mata keranjang Gue mau lihat hidat licin, yang mana gue gedemen aja Nih, uh, Karlin Nggak nah, usah marah-marah ya Sebab marah -marah. Karlin mau nggak mau harus melayani yang tua Iya Biar bagaimana, masak, nyuci uh, Kalau papa pulang sama Tona Harus disediakan makannya ya oh, Iya, jadi saya di apa, dihitung pembantu di sini Bukan dihitung gini lagi Bukan pembantu, ini anggap Papa anggap kalian adalah istri yang nomor tui, ya? Tui apa? Hah? Tui apa sih Pak Tui bahasa barat. Kalau di sini bilang dua. Eke punya biasa bahasa tui. Bukannya tui ada ya, juga? Apa? Wantu. Wantu mah Inggris. Iya, tapi enggak ada tui-nya. Uh, tui tu, tu, tu, tu, tu. <tapi> tumor. Dia begitu-gitu saya kan merasa dia anak tirikan pak. Oh enggak usah ya. Kalian diam di rumah ya. Papa mau ke mana? Ah, Papa mau ke Puncak. Sekarang berangkatnya Pak? Ah, dari Puncak uh, balik ke Tasik nanti Papa beliin nanas ya. Kok saya nggak diajak? aja? Nggak usah dia mah di rumah kalau berangkat bertiga ribet. Oh, -oh yang ya? udah belakangan? Iya, ya, awas ya. Selamat tinggal kalian. Bodoh. Awas nih di rumah mesti rapi nih saya tinggal. Ah, gimana pikiran nggak aja? Kolom isiin kalau bisa ya. <laughs> isiin. Iya, kalau misiin. Ya, Makal Papa pulang mandi. Isiin sama air. Masa kalian nginep di kolam? Air ya Iya deh Udah nyetolol orang desa tembuhuk lagi ah. diam ya Dasar nasib Gak bisa kita robah Nih Mana ya? Ada apa say? Uh, Mister Bokir nengendi <laughs> Bagaimana sih Mister Bokir nengendi? Bokir? Bokir? <tuh> Kalau ngajak orang harus tanggung jawab dong Lihat ah. Lu bu dekir Bu, udah cocok ayam. Ah, ini kalau ngajak orang harus tanggung jawab Ini orang udah makan apa belum. Ini ini rumahnya kita beri salam dong. Ini kata gue mendingan makan dulu di warung dah, bener enggak? Duitnya ada enggak lu? Kan yang ajak elu. Assalamualaikum, Bu. Apa bang gua? Emang mana rumahnya? Hah? Rumahnya mana? Nah, ini. Oh, ini. Aduh. Aduh, ya Kenyok, Assalamualaikum. Ya pak Saya Ada berapa Mari, Hah? Iya. <laughs> Buat, uh, usut, lo? Iya Buat yang kusut lo Ketawa suara teman nyaut juga ente Assalamualaikum neng Waalaikumsalam Siapa itu di dalam? Dek, kok nanya yang di dalam? Kebalik bokir Hah? Siapa itu di luar? Lalu gua kapan? Wah, brengsek loh Siapa sih? Siapa ya? Saya punya rumah kan Bapak siapa? Ini Mali Mali? Iya Oh Eh Bapak Waduh, Panasir mana? Panasir mana? Enggak ada pak, baru berangkat Mas baru? Masuk dah masuk, masuk Baru berangkat? Uh -uh. Uh, udah siap-siap itu persetujuan apa enggak bisa dirobah lagi enggak deh pak eh sekarang gini masa pak dia berangkat sama gini yang tua pak saya ditinggal sendirian kayak pembantu di rumah iya kita yang muda masih dengan begitu aja ya makanya udah manas dong saya kan nikah sama dia enggak kawin begitu aja makanya bukan oke oke waduh payah emak gua ngidur di bangku wah benda-benda yang malu-malu benda payah dulu ke yes? yang malu lagi semalem, abis ah, ada tugas, jadi aja Ngobor lindung, mah, mah, ah, mama sakit, nah, apa sih Li? tidur jangan di bangku, itu bangku bukan kasur mah, abis di mana gue tidur gue ngantuk lama banget dibokir, <coughs> tidur di kali, tidur di kali, nanti pules, uh, kalian, ya. oh kenalin itu siapa pak, itu Mbah dari Gunung Gede siapa siapa dikata mbah oh. mak termasuknya biar jin <guluh> <guluh> jaya dari mana kalau mampu ya ini dia yang bisa segala rupa apa kemauannya karen oh oke mak ya maksud persiapan udah ada tigo kata apa linu linu kalau ditanya berapa biayanya bu jangan tambah tanggung mintain 10 juta iya <guluh> iya oh lu segala aku leh mak segala aku udah dukun kita ya, biaya tapi ini kan bisa kaya pokoknya ada berapa ya seribu amil, ada... banget, tangis, ya pokoknya 3,500 ajak ke sini dong ibunya ini mm, udah di dalam mbak, duduk, mbak, masuk mbak Mbah ya, mama iya <tuk> uh, gua mbah. mbak ya. ya Silakan duduk nama Mbah Uyut Nori <tuk tuk tuk> oh, oh, nama ini pas nuka nama orang mukanya gua lagi nanya, gua jadi mbak ini sekarang maksudnya mbak baga -ba makno hmm ada maling mana maling malingnya apa malin. sih kok maling kirain malingnya abis bisa. Ya. itu kaca apa balin? iya itu kaca wah bukan maling bayangan saya beradunya lu mau ngomongin kita dari masa kedua pernah kaca ada singgiginya orang desa pojokan lihat kaca kaget bisa kira bayangan saya ada dua kali wah halaman rumahnya baik juga nih ya, ya. enak sih emang enak kehidupannya cuma saya gak tenang Iya ya. Ini kan maksudnya ini. kan kita-kita kalian kan begitu caranya. Mm -hmm. kalau Kalau orang kaya ya. Di mejanya ada kembang iya. iya kan? Uh -uh. Enggak kayak rumah bokir. Di Buk meja bukan? Bukan. bukan makanan yang ada. Ada ini apa? Kucing lingkung. <coughs> <tuh> <tuh> <tuh> Itu yang wisit leh kucing gua. Dorok kucing ada di meja. Lah ya, bukan gua gara-gara punya kucing dia ngoman ikan. Mang Nah. Emang udah bilang udah sama dia? Udah Udah Jadi sekarang tanya aja lagi dulu Gak usah nyari kopi Gak usah nyari apa Mali juga udah makan Udah ngopi ya ah, Udah makan? makan? Jadi tadi belum pernah kopi Terus <laughs> buah kopi nah, orang gila Kok mama begitu sih orang lapar Dibiarin aja Gak emang? Tadi lu gak jari mana deh Makan <laughs> di mana? Ini ya, waktu lu ngutang gak kedapat Ya ngutang orang-orang kontan Huruk oh, lapar juga Begini Mbak nah maksud ya. saya, hmm. Hmm, saya kan itu saya di madu, hmm. maksud saya supaya madu saya tuh jangan berdua soal apa sama semua suami saya terus, abis saya diasingin banget sih. oh jadi nggak diajak aja pergi juga. pokoknya saya sama kelakuan dia udah gak senang bu, maksudnya ini, pokoknya racunin deh madu saya biar dia mati sekalian. betul, oh, laki nya, Bener, laki -nya gila. Kayaknya Nasir dia gila bisa dia. Nah, Terus saya ke dong kalau dia gila? Kawin sama gua. Ah, enggak gitu, Ger. Bisa gua gerah nih. Bisa nih. Ngara tinya aja. Awak lo, eh, Ya orang tahu masa orang-orangnya enggak apa-apa. Maksud saya gitu, Mbak. Oh, jadi bininya racunin yang tua. Supaya Karin puas sama Panasir. Inya dong masa sayang muda jadi diasingin begitu. Bagaimana? Apa pikir bisa kan begitu? Ini kalau begitu saya juga setuju, istrinya racunin si Malik Karbit. Dia orang kok bisa nangka. Kalau si Malik teman nama kita, Malik Karbit. Masa bokir belum bilang tahu akur. Lah gua benci aja punya teman dia enggak apa-apa harin aja biarin aja nyaa, bulan hmm. waktunya nanti kita, kalau nanti kita gak enak yang putih baru kita tubruk dia. Kalau gitu, sekarang gini persiap persiapin persiapan, persiapan. pakai pin udah tahun 86. <tuh> Tadi do katakan lu katakan. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. ngapa Hahaha. Hahaha. Biarin deh tega enggak tega pak daripada saya begini. Berani tanggung jawab. Berani, ya? Bu. Tapi maafkan aku kali. Besok sekolah nusya bila mana ada yang nuntut, malih yang tanggung jawab. Wah, enggak, ya, enggak ada, enggak ada. Bisa dong Bisa, hmm, Bang. Enggak, dong. jalurnya lain. Ya. Kita kan cuma sekedar pengikut. Jadi pengikut hukumannya dikit. Ya, sama aja tapi kan makan duitnya. Ya, di kan cuma gocap sama tambahan cepet Eh, uh, bagaimana uh, Bu Nori? Caranya supaya bisa dimakan, apakah cara bagaimana? Oh, sekarang kalau Ibu Nori kasih tahu, Karlin kan nurutnya. Nurut. Soal tanggung jawabnya, Karlin kan mau tanggung jawab. Tangan jangan takut deh, Bu. Oh, akibatnya juga berada tanggung semua. Pokoknya resikonya saya yang nanggung deh. Gitu kata pemokir. Apa kita bilangin aja? Apanya? Ini, Karlin. Iya supaya ini bagaimana caranya antik atas mamanya udah diberikan obat hmm. supaya itu namanya madunya supaya bagaimana namanya supaya mengerti. namanya apa? Bagaimana itu sih kamu? Kayak namanya caranya maksudnya? Dia bilang caranya caranya harus itu anu begitu dong. Jadi kalau bisa supaya bisa dimakan, diminum, campur aja sama madu racun. Nabi bukan main kalau kalau bisa sih iya kita terus kita kasih racun ya oh, oh. terus nah, dicampur dicampur, jangan racun aja ini kenapa dicampur soalnya kalau racun aja sendiri satu kurang enak oh, supaya rasanya enak supaya rasanya nikmat dicampur sama apa tuh campur itu? sama madu jadi manis dong Hah? jadi manis iya kan nanti dia gak berasa lagi gak berasa oh, racunnya kalau begitu dia mau pasti apalagi entah dia pulang aus-aus oh pasti dia pulang nih oh, bahannya. oh sekarang pulang nanti oh, gimana mempokir tuh Ya Benda kalau gitu caranya cocok sekali supaya mm. bisa dimakan. Mm. Tapi kan akibatnya dia nggak tahu rasanya nanti. Yeah. Akibat racun dan madu, mm -mm. gitu kan? Iya. Yeah. Ya mudah-mudahan aja. Cita-citanya kali ini laksana nih. Laksana. Kita kemana? Pokoknya tenang-tenang aja, Bang Mali, Bu Nori mm. sama Pak Boki di sini aja. Oh, saya sebagai tahu gitu ya. Ah mm. uh ah. -uh. Jadi ngomong-ngomong, jadi... uh, saya mau ada itu ke kamar bisa nih? Bisa tuh di belakang. Saya menumpang itu dulu. Ma, buang oh, piring. Eh, ngapain kok kamu bukir? Oh, kanin? Eh, Bapak. Wah, berpulang. Wah, wow, ini banyak tamu orangannya <tuk> nih. Oh, Masih, Masih, Masih. Oh. Ya, nah, guna-guna rumah disuruh masuk. Ali, ah, coba bangku itu geser kemari Sebab kita harus bisa menghormatin namanya uh, ada tamu kita jangan sombong. Ma, ini Bokir pindah kemarinnya kapan sih, Mak? Eh, ini tamunya siapa ini, Bokir? Lah, emangnya ini siapa nih? Ini kan Aqilah ya Pak Nasir. Oh lah, Oh Nasir, iya. Waduh, dulu nggak tua Nasir nah, ya. Sekarang emang duit banyak mungkin muda. Semuanya oh, kayak aki-aki keren. -aki. Uh, udah tangga ngomongin deh. Langkat lagi. Ini udah pada lama. Ya, ini saya <tuh> lagi pengen tahu katanya Nasir tuh udah hidupnya mewah. Oh iya, ya ya. Uh, Kalian? Ya. Banyak kamu kasih air dong. Oh iya lupa. Dan nggak usah, iya, lupa. nggak usah, lupa. nggak usah. Eh sekalian Lin, buat saya Lin oh, oh, tunggu, tunggu. Oh, Iya, saya juga haus benar Jangan oh. ngerepotin, dari tadi juga belum makan apa-apa saya Ya belum makan apa-apa mau dicariin Oh belum diayarin Bapak Oh, oh ini, ini oh, iya, oh iya iya Oh, oh, oh ini buat saya ah. Ini tamu-tamu udah dikasih ah, Belum, baru kali ini Barang aja sekalian ah, itu, itu yang, ini, ini yang udah dicariin ya Coba Yano lagi juga. Itu ngomong apa Jo? Itu? itu ngomong apa? Karena ah, si Male yang dimanesin Dia Bobi lagi sariawan. Oh lagi sariawan. Jangan artikan ngomong apa katanya. Iya ya. ya. Pak, ah, ah? kalau begitu saya ada yang minum deh. Minum? Saya udah haus bener nih kesannya. Ayo, mari, minum bu ayo, ayo, ayo, minum. Mari, mari Pak, minum Pak. Ayo, ayo minum. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh lihat <laughs> ya, akhiratnya itu. Pak, Hah? Hmm. Ah? kenapa, kenapa? Ini air apaan? Oh, sakit, sakit? Aduh, diminumnya segar rasanya. Jadi? Nah. Enak, saya kurang ada lagi. E enak? Ya, oh, nah. masa? Iya. Coba hmm. nih bapak jajalin nih. Coba, wah, lah, wah benar, lah ini enak. Abet nami, sahabat ini. Nah, Salah kali. Nah. Ini, nah. ini air apa kali? <laughs> ini apa ini enak bener kok oh. ini cobain nih pak bokir cobain ini lah nah, ini bener ah nah, ini, ini begini gusing nggak tahu pokoknya uh, utang dibayar bayar aja utang ya. baru katanya enak katanya enak ya. masing-masing enak bener rasanya manis lagi ini rasanya sebenarnya itu racun pak ini saya campur sama madu racun iya nggak ada lagi segelas lagi Wah, dua belas, nah. bener tuh orang ya. <laughs> oh, jadi dirasainnya madu dan racun enak. Enak. Enak. Reset gitu, segar lagi diminumnya. Tapi enak buat kita ya. Uuh. Ya ya ya, bersama kita kita ini. Ya. Tapi untuk orang lain, jangan nyoba nyoba ya. Jangan minum madu dengan racun. Ah. <laughs> iya, iya, iya ya ya. ya, ya, ya, ya. <laughs>